Pak Billy, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Billy. Iya, nggak aneh. Soalnya kan kata ibu kota tuh kerja, makanya cari duit, cari nafkah susah banget di ibu kota, makanya sangat tinggi. Tapi kalau menurut saya, sebenarnya polisi ini nggak pernah bertindak tegas alias takut. k i t a namanya juga orang sih memang takut. Jadi kadang-kadang ada perampok atau apa gitu begitu ditangkap nanti, iya itu dia kalau nggak di toko. Jadi orang mah berani-berani aja bikin apapun di sini kan. Oh, bisa ini, n gak g usah masuk penjara Bisa malah bisa pakai calo, bisa apa Jadi orang n gak g takut Masalahnya itu memang ketegasan hukum Kalau hukumnya berjalan dengan baik Dengan ketat Ya, y u n curi atau apa Jangan yang kecil-kecil lah ya Agak gede pembunuhan atau perkosaan itu Yuk harus bunuh, a harus hukum m a t i i t u Coba, masih bertambah banyak y a k a l a u orang udah dihukum m a t i pada takut サピコマティナジミピンタプリンとケアンパアゴスラバタギ。サバタギ。サバナナギ。サバナナギ。サバナナギ。サバナナギ。サバナナナギ。サバナナナナナナナナナ a ナナナナナナナナナナナナナナ polisinya mungkin juga tercemar atau ikut menikmati barangkali keatas、uh, adanya kekeningkatan kriminalitas itu, terdiri a r i pelanggaran di jalan lah penipuan, penampokan, dan seterusnya itu aja, terima kasih terima kasih kembali Pak Agung Pak Adi, selamat pagi Pak Adi, selamat pagi、Ibu. ya, s i l a k a n kalau di bangsa ini ya, kayaknya udah semuanya sudah terbaik, putus asa, kenapa? Penegak hukum y a putus asa, rakyat putus asa, masyarakat putus asa, dan semuanya sudah putus asa Kenapa? Karena untuk m e n e g a k a n hukum di Indonesia ini b e r a r t i k a n menegakkan、uh, benang yang k u s u t ya Yang punya kesalahan besar dibebasan k bersyarat Yang punya、uh, permasalahan lebih besar lagi pun diberikan h u p a n y a ringan Sedangkan yang salah kecil malah dihukum berat Nah inilah persoalannya コロナ禍のロシア、オモンアパ、パンビチャラン、ピニア、モンアイ、ホコム、ヤシニア、 Apa namanya penegakan yang kurang juga Hukuman dan seterusnya Ini kadang-kadang nih jadi konsumsi media juga mbak Jadi kayak kita bicarain Hal ini nih seperti kayak、uh, Memang produk media kan n Gak g salah sih ya Mereka p e m b i c a r a a n seperti TV Di TV-TV juga ya Dialog mengenai politik lainnya itu Jadi politikus jadi selebritis gitu s e b e n a r n y a substansinya n gak g beres-beres t a r berulang lagi dibicarain lagi Sering kali begitu Kalau saya lihat sih orang yang g a b l a k mbak Jadi berarti kesimpulannya para aparat itu Kalau bisa ada satu terobosan Dimana pejabat tertinggi itu dipegang oleh ulama atau oleh seorang agamawan gitu ya Yang berani tegas juga Dan ya syukur-syukur lah yang agamawan tersebut punya pengetahuan ke, ke masyarakatan gitu ya Atau h u k u m misalnya Jadi masalah ahlak k ini nomor satu menurut saya Kalau kita bicara satu banding sekian orang Belum tentu di Indonesia ini 100 tahun lagi Belum tentu berubah、Pak. Maksudnya belum tentu berubah seperti negara-negara maju Yang kita lihat hukumnya benar-benar Seperti di negara Eropa Misalnya ya, contohnya aja Jadi ee, Kembali ke orang mbak Kembali ke, ke ahlak tadi、ya. Polisi sekarang, polisi juga Kita ada bagi dua, yang di lapangan kesian kepanasan Yang nyari duit mbak, waduh Kita kalau lagi n g u r u s i m atau lagi u r u s yang sifatnya perdata、uh, dan lain-lain, mereka -lain.、nah, nyari diet enak, yang di, di lapangannya terpian,、nah. itu aja. Makasih, Terima kasih、ya. Pak j e r r y dan yang terakhir Pak Yudi, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Mbak. Silakan. Ya, saya rasa percuma ya kalau kita bahas ini, ini, ini. bikin cape mendingan tenaganya tidur aja. Kalau misalnya hukumnya masih begitu, jadi percuma. Jadi saya rasa mentalnya dulu Mbak. Jadi kalau kita ngomong segala macam, tetep. mentalnya gak ada itu mentalnya semuanya yang b e g i t u g i t u aduh semuanya kalau masih uang berbicara udahlah, kita bobo aja m b a h daripada banyak komentar ya banyak-banyak ini di TV juga, memang di media elektronik, j u g a udah percuma aja Itu、Ma. kalau misalnya uang masih berbicara mantap, itu percuma nonsen, makasih bu pagi bersama pagi pagi ya komentarannya pagi cuma mau nyanyi lagunya i n i n i h <tuh> パロベトランパギーパジーパロベトランパティニーラタネポリシーマウダディダマンポラジーワンタニパニーララタネポリシーママンタニーラタネポリシーマンタニーラタネポリシンタニーラタネポリシーマンタタニーラタネポリシーマンタニポリシーマンタタニーラタニーラタニーラタニーラタニーラタニーラタニータニーラタニーラタニーララタニーラーラタニーラタニ gak bisa ngatur gitu lalu lintas apalagi kejahatan jadi saran g saya sih sebaiknya mungkin dipermudah kali ya untuk kita ini ya, kenapan ataupun s e n j a t a a p i supaya kita ini bisa menjaga diri kita lebih aman gitu jadi ibaratnya kalau ada yang ganggu k i t a l u b u merah kita tinggal cor gitu aja jadi lebih aman gitu,、hmm. t e r i makasih bagus,、hmm. selamat pagi pagi, komentarnya ya pak Ya faktanya memang seperti itu ya Banyak、uh, Apa namanya petugas tapi n a k menyelesaikan masalah juga seperti itu Menurut hemat saya sih Ya walaupun banyak Nggak ada Nggak <tuh> ada, ada bisa menyelesaikan solusi Kalau jumlah yang banyak itu juga masih nggak benar gitu j a d i k a n saya sendiri pribadi juga suka lebih takut Dengan polisi ya Karena kenapa Kalau penjahat, kita udah tahu jelas penjahat gitu loh. Kalau berhadapan orang polisi, kita nggak tahu apakah dia jahat atau nggak gitu.、Hmm. Nah, kalau kita berhadapan orang jahat pakai seragam, pakai pestowel, lebih bahaya seperti itu.、Hmm. Jadi ya, kalau bisa sih aparat bersih dulu, jadi walaupun banyak, ya... Dibersihin gitu, jangan ada maling teriak-maling.、Nah, jadi bingung kita seperti itu.、Hmm. Kalau kapal bersih semua pasti beres sih, masyarakat pasti menghargai, terus juga aparat terbawa, i ya beres lah solusinya,、uh, pasti ada seperti itu. t e r m a k a s ya. Pak Ramli, selamat siang. Ya, Bu,、uh, saya setuju aja ya, memang polisi kita ini kerjanya nggak maksimal. Karena saya lihat ya, itu banyak sekali kejahatan itu yang terjadi seperti dibiarkan, sengaja dibiarkan begitu saja. Contohnya aja ya, kalau saya lihat dulu setiap pagi, setiap pagi kalau saya ke kantor, itu di Lampu Merah, jalan apa itu Raden Inten itu ya, di seberang McDonald's, itu banyak sekali kerumpulan anak-anak tanggung yang hidungnya, apa kupingnya dipindih itu selalu kalau... トランプのポリシーンはパーポリシーンはパーポリシーンはパーポリシーンはパーポリシーン m パーポリシーンはパポリシーンはパーポリシーンはパーポリシーンはパーポリシーンーポリシーンはパーポリシーンはパーポリシーンはパーポリシーンはパーポリシーンはパーポリシンはパーポンはパーポリはパーポリシーンはパーポリンはパーポリンはパシパーポリーパーンはパーポリシーンはパーシーンはパーポパーポンはーポリシ Kalau komentar saya, pendapat saya disini, karena Jakarta itu kan kota m e t r o p o l i t a n Jadi semua orang banyak tertarik ke Jakarta. Kenapa kejahatan itu banyak disini? Ya karena memang manusianya juga banyak, pinggiran-pinggiran Jakarta. Saya nggak melihat bahwa ini harus dikambing hitamkan polisi. Bukan, bukan apa ya, mungkin karena pemberitaan itu juga entah targetnya apa saya kurang tahu. Tapi kemacetan misalnya, itu adalah salah satu...、Uh, Kenapa orang bikin tambah s t r e s dan ujung-ujungnya pasti ada pengaruhnya secara, secara apa、e, terhadap tingkat kejahatan? Itu bisa dan kesempatan-kesempatan lain. Artinya bukan hanya polisi, mungkin t u g a s s t u、e, g a pemerintah yang lain juga ikut turut terkait gitu. Itu、Baik. sih benar saya. Baik, terima kasih Pak r e n h a t selanjutnya Pak Adi Nugraha, selamat siang. Selamat siang, s i l a m k a n Pak. k o m e n t a r a n d a m e n u r u t s a y a t i n g g i n y a t i n g k a t k e j a h a t a n d i a g p l d e n e m t s i e t s i a k a m i k e a m n a k e a n a k a n 私ただの支援は、私たちの支援は、私たちの支援は、私たちの支援は、たちの支援は、私たちの支援は、私たちの支援は、私たちの支援は、たちの支援は、私たちの支援は、私たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちの支援は、たちたちたちたちたちたちたちたちたちたちたちたち、たち pembiaran tadi kejahatan di depan mata mereka, pembajakan di sekitar polsek itu demi pembiarannya jadi ya itu saya harap bersihlah、uh, polisi dan pemerintah sekarang supaya ke depannya bisa lebih baik lagi terima kasih terima kasih Pak Adi, penelfon terakhir p a r u d i silahkan selamat siang memang, memang pemerintah sekarang ini sudah, sudah tidak bisa lagi うん。